Mitra bisnis, salah satu sebab mengapa kualitas pendidikan kita begitu rendah adalah buruknya manajemen guru. Saat ini ada lima lembaga yang bisa mengangkat guru, mulai dari kementerian pendidikan, kementerian agama, sekolah, yayasan, dan bahkan pemerintah kabupaten atau kota. Akibatnya, kesenjangan kualitas guru begitu lebar. Ada komentar, sungguh memalukan. Setelah 66 tahun merdeka, tapi pemerintah masih belum memiliki blueprint manajemen guru yang jelas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Pak Yudhistira, apa komentar Anda? Ini kesalahan fundamental bangsa kita ya. Bahkan eh, kesalahannya itu dimulai dari para founding father. Karena kita ternyata, saya juga baru menyadari, perlamasi itu akibat dari ketegangan dari dua pihak. Dan yaitu kalangan agama, terutama dari kalangan Islam. Dan di seberang yang lain adalah kalangan yang kemudian disebut sekuler. Nah, jadi kan ketika republik ini didirikan, kemudian diatur akan diatur satu sistem pendidikan nasional. Nah, kalangan Agama Islam memandang bahwa karena bangsa Indonesia ini mayoritas agama Islam, maka sebaiknya sistem pendidikan nasional itu berbasis agama Islam. Tetapi ada kalangan sebagian lagi memandang bahwa sistem pendidikan nasional tidak ...perlu berkhiblat kepada salah satu agama... ...karena agama di Indonesia banyak gitu kan. Jadi seharusnya dibikin satu sistem pendidikan nasional... ...yang bisa berlaku untuk semua kalangan agama... ...maupun kalangan yang waktu itu yang sekuler... ...dalam pengertian yang lebih baru ya. Jadi akhirnya terjadi tarik-menarik seperti itu... ...dan para funding partners kita tidak punya solusi... ...selain membuat bahawa di negeri kita... ...ada dua sistem pendidikan nasional untuk mengakomodasi dua kepentingan ini. Nah, akhirnya dibentuklah sistem pendidikan berdasarkan agama Islam yang kemudian dikelola oleh Departemen Agama dan sistem pendidikan yang katakanlah sekuler itu di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Nah, inilah sejak awal bangsa kita memang sudah dibagi dua, dipilah oleh dualisme sistem ini. Akibatnya ini saja menimbulkan masalah sampai sekarang. Nah, ditambah lagi dengan otonomi daerah dan seterusnya sehingga daerah-daerah bisa merekrut guru-guru sendiri, punya kriteria sendiri, di samping itu juga ada kepentingan-kepentingan politik lokal. Para pemain politik lokal juga menggunakan atau memanfaatkan komunitas guru ini untuk alat politik mereka. Jadi, sama kacau balau kan. Kalau sudah begini maka tidak bisa disalahkan karena memang sistem pendidikan nasional kita seperti itu dari awal sudah mengandung dualisme dan ini harus diselesaikan secara fundamental undang-undang pendidikan nasional harus diubah supaya terjadi satu kesatuan landasan pendidikan akhirnya kan sekarang oleh berbasis diknas yang efisi undang-undang terakhir itu akhirnya dicari satu modus untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbasis Islam merujuk kepada sistem internasional ini juga sudah salah kaprah ada munculnya RSBI SBI itu sudah kacau balau dunia pendidikan kita sistem pendidikan kita sudah sangat kacau balau maka gantak Ya, pastilah kacau balo. bahwa sekarang ini setiap itu tadi ada ada banyak kalangan yang bisa merekut guru ya itu hanya hasil hasil dari sistem pendidikan nasional yang kacau sejak awal gitulah juru notisan ini tidak akan bisa diubah secara fundamental kalau undang-undangnya tidak diubah. Jadi tidak tidak bisa tambah sulam harus fundamental undang-undang sistem pendidikan nasional harus diubah. Lalu jika harus diubah idealnya diubah seperti apa pak? Idealnya ya idealnya ini kan. Susah juga masalahnya bangsa kita itu kan senang di pilah-pilah, dibikin kubu-kubu gitu ya. Nah, yang ujung saja dulu para founding fathers kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi apalagi sekarang sudah macam-macam aliran semangat, ada demokrasi, kebebasan berserikat dan sebagainya itu menimbulkan kekacauan yang besar. Jadi harus ada satu kearifan dari seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama, merumuskan satu sistem pendidikan nasional yang bisa diterima semua pihak. Bahawa agama-agama yang lima yang diakui itu masing-masing menyelenggarakan sekolah sendiri itu itu oke okay saja, tidak masalah. Jadi silakan yang punya agama tertentu masuk di sekolah agamanya tertentu kalau dia memang mau menjaga akidahnya. Tetapi memang harus ada satu sistem pendidikan nasional yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, ini bangsa kita, parlemen, masih karena harus menyadari betapa fundamentalnya basis landasan sistem pendidikan nasional ini. Karena kalau ini tidak dulu, maka bangsa kita akan kacau, makin rendah mutunya, guru-guru juga tidak bisa dikontrol kualitasnya, dan seterusnya. itu Kita hanya akan menuju kepada akhir declining, kepada kemerosotan kualitas bangsa. Kita sedang menuju ke sana, terus-menerus jadi sekarang tinggal ada satu titik yang sudah hampir tidak tertolong lagi gitu loh. Kalau tidak ada kesadaran baru para pemangku kepentingan untuk duduk bersama menyelesaikan masalah fundamental ini. Hanya pendidikan yang bisa mengubah kualitas bangsa. Hanya pendidikan yang bisa meningkatkan kualitas sebuah bangsa. Jadi kalau sistem pendidikan yang masih kacau balau ya sudah kita menuju kepada akhir kegelapan gitu loh. Demikian pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Saya Wendy Lim.